Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wa ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang budiman, tampaknya selain kita harus sangat gigih dalam beramal ada satu yang tidak boleh kita abaikan yaitu gigih menjaga niat di balik amal kita sebab sedahsyat apapun yang kita lakukan kalau niatnya salah seperti ingin membuat bolu tapi telurnya busuk tidak akan pernah bisa dinikmati oleh karena itulah dalam kajian Menjadi pribadi yang indah Selain harus bersih Juga harus lembut Harus tawadu Dan kita sekarang bahas Secara berseri Bagaimana kita memiliki keikhlasan Sehingga Bersih ikhlas itu Tidak ternoda, tidak tercampur Andai kata melakukan apapun itu bersih Karena Allah Ini puncaknya Tentu saja butuh proses Dan jangan pernah patah semangat Andai kata kesempurnaan ikhlas Tidak didapat dengan segera Insya Allah Apa sih kehebatan ikhlas Di dalam sebuah al-hadith Insya Allah yang dipertanggungjawabkan Ada kisah begini Suatu saat Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman kepada malaikat Bahwa di alam ini Allah menciptakan gunung Yang begitu kokoh Sehingga bumi ini tidak berguncang dengan kekuatan gunung ini. Adakah yang lebih keras dari gunung? Malaikat bertanya, ada. Apakah itu ya Allah? Ternyata besi. Karena dengan besi gunung dipas, dipangkas, dibor, bisa rata. Lalu adakah yang lebih kuat dari besi? Ada. Apa itu ya Allah? Ternyata api. Besi dibakar, lumer. Lalu adakah yang lebih kuat dari besi? Dari api ada, yaitu air. Api membara, siram air padam. Lalu adakah yang lebih kuat daripada air? Ada, yaitu angin. Diangkat, dihempas, jadi badai. Ya Allah, jadi adakah yang lebih kuat dari angin? Ada, yaitu Orang yang memberi dengan tangan kanan dan tangan kirinya tidak tahu. Itulah keagungan seorang yang ikhlas sekali. Sampai diibaratkan amal tangan kanan, tangan kiri pun tidak tahu. Saking ingin bersih, jadi pribadi yang paling kokoh, yang paling indah, yang paling mulia, puncak dari segala nilai kemuliaan, hanyalah milik orang yang paling bersih niatnya ikhlas karena Allah semata. Kalau orang yang ikhlas, subhanallah, raut wajahnya juga beda, cahayanya tuh bukan cahaya cari muka. Tutur katanya dia tidak merekayasa kata yang bagus muluk, ah tidak. Yang dia pikirkan setiap kata tuh bersih, bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Mungkin sederhana, mungkin lugu, tapi aneh. Terus, sampai kerelung hati itu, sampai ke yang dalam tersentuh. Aneh. Mungkin orangnya sederhana, perkataannya sederhana. Tapi karena lahir, dia jaga tiap butir katanya itu terpelihara. Jauh dari rekayasa kata indah. Kalau orang yang ikhlas, senyumnya juga terbayang, senyum. Walaupun mungkin... Senyum-senyum, sudah tua begitu ya. Kakek-kakek, tapi senyumnya teh manis begitu. Terasa manisnya tuh. Juga kalau bergaul dengan orang yang ikhlas, kalau pisah tuh terkenang-kenang kebaikannya tuh. Entah kenapa. Selalu tersimpan di lubuk hati yang terdalam. Beda dengan orang yang lawannya dari ikhlas yaitu riyak. Mohon maaf kepada para pemirsa yang namanya Ria, ya. Ini Ria ya, bukan Ria Komaladewi atau Ria Komalasari, maaf tidak ada kaitannya, ya. Tapi ini Ria yaitu orang yang memang bukan udang di balik batu, tapi badak di balik kerikil begitulah saking jelasnya itu ya. Bahwa dia punya niat yang tidak tepat. Apakah niat itu bisa bercampur? Bisa campuran niat itu. Ya, kalau pencampurnya sama-sama kebaikan, jadilah kebaikan. Tapi kalau pencampurnya keburukan, misalkan, ya, ibu saum senen kemis sambil ngurangi berat badan. Nah, campur ini, bagaimana ketahuan nanti ketika ditimbang? Ketika nggak kurang-kurang, kecewa. Ah, saum-saum tetap aja. Nah, itu berarti dia lebih keberat badan daripada shom sunatnya atau ini pemuda masjid rajin itikaf iya sudah penting itikaf di masjid apalagi sekarang kontrakan mahal nah ketemu di sana ya jadi dia itikaf sambil menghemat kontrakan ada memang ya orang yang amalnya itu tempelannya tidak tempelan yang bersifat akhirat tapi tempelan duniawi yang paling buruk dari amal yang ria adalah amal hak Allah Seperti ibadah, sholat, saum, semua yang memang itu murni hanya untuk Allah Tapi ditujukan kepada makhluk Inilah yang membuat tidak diterimanya sebuah amal Misalkan pertandingan ngaji itu ya Tapi cita-citanya piala Selama dia ngaji Walu latihan siang malam yang kebayang Juara internasional bukan tidak boleh, ikut kejuaraan boleh, boleh, boleh, ya kalau mau, dan kalau bisa ya, tapi jangan itu yang jadi tujuan karena dipuji oleh manusia, belum tentu dipuji oleh Allah maaf kepada Kori dan Korea internasional, insya Allah kita doakan sing ikhlas, ya bayangkan latihan siang malam sampai serak, parau kalau gak ikhlas, nehi saja itu ya tapi insya Allah kita khusnudzon. Semuanya harus ikhlas lah ya. Mu'azin. Hayya ala sholat. Dengan harapan. Calon mertua tergetar hatinya. Pas ketika ditanya. Eh tadi ibu ada. Oh ibunya lagi ke pasar. Dia sampai enggak jadi sholatnya ya. Karena calon mertuanya tidak dengar. Berarti gagal itu azan ya. Haji. Hanya niat ingin dipuji, apa karena gelarnya, karena statusnya ini bahaya. Masya Allah. Maka, hati-hati, hati-hati. Harus jaga niat. Dari awal, di tengah, akhir. Karena tipu daya setan selalu masuk. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِحِينَ اللَّهُ Allah itu memang tidak memerintahkan, kecuali dalam agama tuh sih ikhlas bersih. Ah, begitu Ibu, Bapak, pengen, tidak begitu kan? Sing Bersih bagaimana nih caranya Baik Jadi ada ciri-cirinya katanya orang ikhlas itu Kita secara berseri Yang pertama ciri orang ikhlas itu jarang kecewa Kenapa jarang kecewa? Karena pikirannya tuh cuma dua yang kepikir Satu meluruskan niat yang kedua, menyempurnakan ikhtiar fa'idha azamta fatawakal anullah sesudah itu, silahkan apa yang terbaik menurut Allah, ya yang penting saya sempurnakan niat, sempurnakan ikhtiar jadi enak merdeka orang yang ikhlas tuh bu jarang kecewa ibu nengok teman jauh di kampung pas sampai ke sana, naik ojek kita tuh, ya jalannya, waduh mas, meletus lagi bahannya pokoknya lengkaplah maksudnya penderitaannya pas sampai ke sana ternyata yang ditengok itu sudah pergi sedang jalan-jalan karena sudah sehat Waduh, tahu begini mah, gak akan saya tengok nah berarti gak ikhlas niat sudah sampai naik ojek jadi amal betul tidak? pegel-pegel ini kalau mengugurkan dosa apa ruginya? Kenapa kecewa lihat orang lain sehat? Atau misalkan ada kunjungan. Wah, presiden manalah. Ya, sebuah negara antah-barantah. Ke majelis taklim kita. Nanti, mas, mas bagian ngaji ya. Ibu bagian ngaji, mas bagian ngaji, ibu Saritilawah. Aduh, itu latihan siang malam. Sampai tiga hari menjelang kedatangan tamu udah gak mau bunyi. Menjaga kualitas suara ya. Baju udah dijahit segala macam Ngaca tiap hari ya. Sampai manggil anak-anak juga lembut Nah begitu ya Demi menjaga suara Pada hari yang dinantikan Tiba wah sudah Beda Karena tamunya juga tamu berskala internasional Menurut dunia Iya gak pada kecil gak apa-apa ya. ya Kita mah meniasa gaya dengan internasional Tepat semenel ya Nah Udah begitu, datanglah tamu. Wah, dia sudah ada tuh di ruang khusus tuh ya. Masya Allah, tiba-tiba rombongan tamu mengatakan begini. Maaf, panitianya mana? Oh itu, begini pak, ini tamu kita ini lengkap dengan tim pembaca Al-Quran, juara internasional. Jadi tolong nanti diaturkan supaya yang bersama kami inilah yang membaca al Kata panitia, oh gampang, gampang, gampang bisa diatur akhirnya, oh, masuklah ke ruangan nah, ditunggu oleh calon bagaimana sekarang-sekarang? Be begini um, um, begini ya itu uh, yang yang ngajinya sudah siap tidak, nah, tiba-tiba dia mencekik lehernya sendiri ya. oh, oh, nah, itu ciri-ciri gak ikhlas ya kenapa niat udah sampai latihan jadi amal, betul tidak tampil belum tentu yang terbaik Siapa tahu tampilan kita waktu itu benar-benar full riak, yang enggak dinilainya sama sekali di hadapan Allah. Makanya sudah latihan-latihan, mau pentas misalkan, mau tim nasid, ternyata keburu bubar. Ya sudah tidak apa-apa ya. Dongkol itu tidak menyelesaikan masalah. Ingat dulu teorinya ya teori rido yang kening kena bola golap kita ya. pung jidat kena bola golap rido, rido benjol, enggak rido benjol betul tidak, ya. mending rido ya. Nah orang yang ikhlas mah enak, enak, enak, enak, enak. Sudah daftar haji, sudah siap, semuanya sudah manasik. Eh tiba-tiba pas menjelang berangkat, suami sakit, kita harus nunggu, tidak bisa pergi. Kenapa harus malu? Niat, sudah, segala sudah jadi amal. Tidak harus apa yang kita inginkan itu terjadi semuanya. Wa'asa'an takrohu syai'awwa huwa khairul lakum, wa'asa'an tohibu syai'awwa huwa syairul lakum. Bisa jadi tidak menyukai sesuatu padahal baik menurut Allah, bisa jadi menyukai sesuatu padahal buruk menurut Allah. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah Maha tahu kita kurang tahu. Makanya sudahlah, Bu, Pak. Kalau pengen berhati ikhlas, dua aja pikiran kita. Dua aja, jangan banyak yang aneh-aneh, ya. Ya Allah, bagaimana sih yang bersih? Kenapa saya lakukan ini? Semata-mata karena Engkau ya Allah. Kalau ibu dandan dia, ya ya Allah bukan karena suami bukan karena suami engkau, anak engkau. perkara suami jadi suka resiko ya enggak begitu ibu ngurus anak bukan supaya anak wah anak dah ya Allah dah saya bukan supaya anak balas budi ini ini saja amal saya yang lakukan tulus ikhlas ibu misalkan teman-teman kerja di kantor bagian nyablong mau dilihat atasan mau enggak mau lihat mau enggak silakanlah atasan yang penting ma, engkau maha melihat. Enak jadinya. Da yang ngasih rezeki mah bukan atasan, ya. Atasan aja butuh rezeki. Betul tidak? Maka mulai sekarang wes ojo mumet-mumet. Hmm. Ojo kecewok. Hmm. Eh, betul tidak? Ngoko oh, jiwa. Ya, Allah maaf. Nah, tadinya belajar. Ya, iya saya mohon maaf atuh ya. Ibu Bapak para pemirsa yang budiman di rumah, pokoknya sekarang mah luruskan niat, sempurnakan ikhtiar. Sesudah itu terserah Allah. Ya, berobat ke sana sini, bagaimana sudah keluar biaya ternyata nggak sembuh sembuh lah biayanya juga milik Allah. Jangan so tahu, kalau nggak dikasih uang mah nggak keluar tuh biayanya ya. Biarin jadi jalan rezeki buat dokter buat apotek. Is biarin biarin mau dikemanain ya. Bahagia kita ngenafkahin dokter, apotek, rumah sakit Kalau enggak kasihan, ya Masa rumah sakit enggak ada pasiennya? Pedang amal buat beliau-beliau, betul tidak? Ya, silakan pertanyaan, satu aja dulu kali ini, ya Ya, coba ini dulu, ya silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Gimana ak, caranya kita ikhlas dalam menjalankan pintar orang tua Dan hmm. mensikapi keadaan orang tua yang udah lanjut usia? Wah ini betul ini, adek masih muda ya? Oh iya ya, kelihatan maaf ya Bagaimana kalau disuluh oleh orang tua, aduh ini benar-benar Apalagi bagi remaja, cobaan ya Yang, tolong pijitin bapak Belum juga selesai, Di mana? ini kaos kaki Kalau enggak ikhlas, ya capek, ya dongkol, ya enggak ada apa-apanya Jadi mungkin caranya begini Mumpung ada itu, ya Kalau orang tua udah gak ada, gak akan nyuruh Eh ini serius, hadirin Para pemirsa, benar ini ya Kalau orang tua sudah tidak ada, gak akan nyuruh lagi Mumpung ada, sempurnakan Sedih nanti kalau udah gak ada itu Yang kedua secapek yang ngurus orang tua itu jadi amalan yang bekal membuat kita ditolong oleh Allah misalkan kita mau ulangan tiba-tiba kata bapak, cik tiring, tolong tolong ini, pijit punggung bapak hati kita tuh pada mau ulangan asik, barang siapa yang memudahkan urusan orang lain, Allah kan memudahkan urusannya, kan ulangan susah betul tidak? nah ini, ya, sambil belajar F sama dengan M kali A misalkan ya. Nah, jangan heran ketika sampai pagi-pagi, Pak, -pagi, pa, tolong doakan, saya mau ulangan. Hah? Mau ulangan? Kenapa kamu nggak bilang-bilang? Tahu gitu nggak disuruh mijit? Udah-udah, mijitnya juga, Pak. Sekarang tinggal doakan saja dan ongkos. Ya, ini lumayan 20 ribu. Ah, misalkan ya. Cepat kita sedekah. Ya, siapa tahu. Oleh Allah dimudahkan, kita ingat. Betul tidak? Karena mudah bagi Allah mengingatkan sesuatu Pokoknya tidak pernah rugi lah ya. Yang rugi itu yang tidak ikhlas Mumpung masih ada dan Selalu yang kita lakukan kembali ke kita Ya? Hmm, baik Ada lagi? Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya misalnya. Semaraknya arus globalisasi Dan derasnya arus informasi Itu akan sangat membawa dampak negatif Terhadap generasi muslim Terutama mereka jarang sekaji mengikuti mengkaji keikhlasan, uh, mungkin alangkah baiknya kalau AA memberikan gambaran bagaimana kisah ashabul Kahfi karena di sini akan menjadikan figur kemudian diaktualisasikan dalam eh, kehidupan sehari-hari. Yang yang di dalam gua itu? Ya di dalam gua itu, kemudian hmm. uh, iya, keikhlasan. Iya. Baik, beliau. baik. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya. Nah, saudaraku ini kalau ashabul Kahfi atau tiga orang yang beramal. Ya, ya tiga. Jadi begini, ini, ini juga berkaitan dengan keikhlasan. Bahkan sebagian eh, ini hadisnya sohe. Jadi ada tiga orang bu masuk ke dalam gua dan gua itu tertutup oleh batu. Nah suatu saat karena susah dibuka, lalu orang yang ada di dalam ini nyebut, sebagian kita menyebutnya tawasul dengan amal katanya. Ya Allah, saya ini seorang yang menyediakan susu, kalau tidak salah ya. Ini susu tidak saya berikan ke anak saya, tidak juga saya minum. Karena ini saya tunggu supaya ibu saya bisa meminumnya terlebih dahulu. Saya lakukan ini, saya bakti ke orang tua semata-mata karena engkau. Kalau engkau ridho, ya Allah, tolong bukakan. Eh, tiba-tiba bergerak, sedikit. Belum juga bisa keluar. Ada satu lagi. Saya nih, aduh, kamu amalnya apa? Dan saya itu suka masyiat. Suatu saat saya suka kepada seseorang. Nah, ketika paca klik, saya kebahagiaan membagikan sesuatu. Dan ketika datang wanita yang saya sukai ini. Boleh kamu akan saya beri untuk keluargamu. Dengan catatan kamu mau menyerahkan dirimu kepada saya. Karena dalam keadaan sangat terdesak, wanita ini mau menyerahkan dirinya. Tapi ketika akan terjadi perilaku nista, wanita ini takutlah engkau kepada Allah. Ya Allah saya tidak jadi berbuat maksiat Karena saya takut kepadamu Kalau engkau ridho Tolong Bergeser dikit lagi Ada satu lagi Tuh, Ini yang terakhir nih. Saya suatu saat membagikan gaji Kepada karyawan Tapi ada karyawan yang tidak tidak ada Sehingga gajinya saya tahan Lalu saya putarkan Lama-lama menjadi banyak Untungnya dia datang dan saya serahkan semua hasilnya, berikut uangnya, berikut ternak dan sebagainya. Saya tidak ambil sedikit pun. Ya Allah saya lakukan ini semata-mata karena engkau. Demi Allah ternyata batu itu terbuka dan akhirnya mereka selamat. Betapa yang pertama, memuliakan orang tua dengan ikhlas. Yang kedua, kita tidak bisa menganggap remeh orang yang akan berbuat masyarakat dan tidak jadi. Orang yang tidak jadi maksiat karena takut kepada Allah, ternyata kedudukannya juga luar biasa. Dan yang ketiga adalah orang yang sangat memelihara diri, waro, dari hak-hak orang lain. Hati-hati ibu-ibu yang nahan gaji, pembantu. Diputer di warung. Ibu kaya, pembantu salah rezekinya, gak termasuk yang bakal dapat pertolongan dalam kisah ini. Mudah-mudahan manfaat bisa direnungkan ini. Silakan ya. Ada lagi? Bagaimana sikap seorang istri yang tiap hari dinas keluar seperti e, sibuk dalam organisasi atau pengajian dan itu e, meninggalkan rumah tangga sampai anak dan suaminya terlantar? Iya, bagaimana Ibu-Ibu? Jadi maaf ya, yang sibuk? Kemudian meninggalkan anak istrinya, eh anak suaminya, suami dan anaknya, ya. Ya, baik saudara-saudara eh, pemirsa yang budiman. Jadi segalanya juga harus adil, ya. Bagi ibu-ibu jangan sampai ke majelis taklim itu menjadi pelarian. Capek kerja ke majelis taklim, istirahat di sana juga doanya Bismika Allahumma capek ngurus anak ke majlis taklim, harus benar-benar dihitung, karena nanti jadi fitnah ya, kata suami ah kamu, ngaji-ngaji terus, mana buktinya di rumah omongan tetap ketus ke suami, gak makin ramah wah, kalau sudah begini ini merupakan peringatan dari Allah karena yang paling penting itu bukan banyak ilmunya tapi mengamalkan ilmu yang ada. Ya mudah-mudahan Allah segera membantu para suami untuk selain ikhlas juga membimbing istrinya. Ya, selain rajin ke masjid, harusnya suaminya yang lebih rajin ya memberi suri taulah para pemirsa yang budiman. Tampaknya latihan untuk tidak kecewa akan sangat menyehatkan batin kita dan menyehatkan amal kita supaya utuh diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diberi kemampuan untuk selalu ikhlas dalam melakukan apapun. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha agung. Karuniakan kepada kami keikhlasan dari apapun yang kami katakan. Karuniakan kami keikhlasan dari apapun yang kami lakukan. Jadikanlah apapun yang kami perbuat semata-mata karena engkau. Lindungi kami dari ketamakan pujian dan penghormatan makhluk mahlukmu Lindungi kami dari ketamakan akan balas budi dari hamba-hambamu. Lindungi kami dari ketamakan atas dunia ini, Ya Allah. Ya Allah, jadikanlah siapapun yang menimak saat ini. Engkau indahkan dirinya dengan kenikmatan bersujud yang khusyuk. Kelezatan bersodakoh di jalanmu dan hidup penuh manfaat bagi sebanyak-banyaknya hamba lindungi kami dari kesia-siaan dan kenistaan wahai Allah yang maha agung selamatkan bangsa kami ini tiada pernah kami terputus bermohon kepadamu karuniakan kearifan bagi hamba-hamba yang kau titipi amanah jadikan kekuasaan menjadi penuntun kebaikan bagi rakyat ini ya Allah Lindungi kami dari orang-orang yang munafik, dari orang-orang yang fasik, dan Lindungi kami dari orang-orang yang berniat buruk kepada umatMu ini. Ya Allah, kepadaMulah kembalinya segala urusan, roba'na ati na fid wa fil akhirati hasana, wa qina azabannah. Alhamdulillah. Selamat berjuang, saudara-saudaraku para pemirsa. Bertanyalah selalu niat di hati Ikhlas, ikhlas, ikhlaslah yang memperindah diri kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh